jangan lupa dibeli kasus videonya jangan lupa ditonton youtube-nya hanya di channel resminya wananda record official um, jangan lupa di subscribe di like di komen yang baik-baik kritik yang membangun boleh terus um, di share ke semua sosial media kamu da, thank you see ya!